Salamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, وصلات وسلام على رسول الله, و على آله وصحبه و من اهتد به لا اما بعد. Mari kita lanjutkan kaji kita tafsir surah An-Nisa. Kali ini berawal dari ayat ke-83 A'udhu billahi minas syaitanir wajib خَوْفٍ آذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ Walaula fadlul Allah عليكم ورحمةه لا تبعتم الشيطان الا قليلا فقانت في سبيل الله لا تكالف الا نفسك وحرض عَسَى اللَّهُ أَن يَكْفِئَ لَأَسَرِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا فَشَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَتَن سَيِّئَتَي يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا يقول الله تبارك وتعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به يقول السعدي رحمه الله تعالى هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللا وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وشرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه Ahli al-ra'yi Wal-ilmi Wal-nushi Wal-aqli Wal-razanah Al-lazina Ya'arifuna Al-umur Wa Ya'arifuna Al-masalih Wa-ziddaha Ayat ini Mengajarkan kepada kita Adam Etika dalam menerima berita Di samping surah Al-Hujurat ayat ke-6 Di di mana di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 Allah Azza wa Jalla menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba fatabayyan an tusibu qauman bijahala فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasid, membawa berita, maka hendaknya kalian melakukan pengecekan kembali terhadap berita yang dibawanya. Jangan sampai karena asal terima akhirnya kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kelompok orang lalu kalian menyesal pada akhirnya. Dengan ayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya beradab beretika di dalam menerima berita di antara mereka. Wa ira ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adaa'u Apabila datang kepada mereka suatu permasalahan, informasi tentang suatu masalah, baik yang membuat aman maupun yang membuat takut orang-orang yang beriman, mereka mengikuti semua isu itu. Ini adalah sifat orang-orang yang lemah imannya, lemah itibahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lemah loyalitasnya kepada Syariat Islam. Maka kata al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala Yang bagi lahum idha ja'ahum amrum minal umuril muhimma Seyogianya apabila datang informasi tentang masalah yang penting Berkaitan dengan komunitas kaum muslimin Walmasalihil amma Hal-hal yang berkaitan dengan maslahat umum Tidak hanya berbicara tentang masalah pribadi Efeknya luas terhadap komunitas kaum muslimin. Ma yatallaqu bil amn washururil mu'minin, baik yang berkaitan dengan hal-hal keamanan dan hal-hal yang uh, menyejukkan orang-orang beriman atau sebaliknya au bil khaufill musibatun 'alaihim atau hal-hal yang bersifat musibah dan informasi tentang ancaman-ancaman terhadap komunitas kaum muslimin hal ini tidak berkaitan dengan seorang pribadi saja tetapi implikasinya meluas pada komunitas kaum muslimin maka siapapun di antara komponen kaum muslimin jangan mudah-mudah langsung menyebarkan berita tersebut Kewajiban mereka adalah ayyata sabbatu. Wala yasta'jilu bi isha'ati dhalikal khabar. Dicek dulu kebenarannya, benar enggak? Jangan asal terima saya dengar begini, oh iya begitu ya, begini begitu, begini begitu. Ah, taunya enggak benar. Dan itu bisa menimpakan bahaya pada suatu kaum yang tertuduh. Kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan maslahat umum yarudunahu ila Rasul. Mereka harus laporkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka kepada siapa kita melapor? Kepada siapa kita mengadukan? Kita bermusyawarah Kita minta uh, saran Kepada ulil amri Ulil amri dalam hal ini Yang dimaksud adalah Ahli rakyat Wal ilmi Wal nushhi Wal atli Wal rajanah Mereka adalah orang-orang Yang memiliki ilmu Dan ketulusan Di dalam memberikan nasihat Kepada umat Orang yang akalnya sehat Orang yang dewasa berpikirnya memiliki kematangan, kepribadian Yang mengerti seluk-beluk permasalahan Dan tahu mana yang maslahat dan mana yang sebaliknya maka seyugianya kaum muslimin di setiap wilayah ada orang yang dituakan. Kalaupun merasa jauh lebih tua secara umur dan kurang mapan dari sisi ilmu, seyugianya menggandeng orang yang jauh lebih tua juga dari sisi ilmu. Dan bisa mengayomi kaum muslimin di wilayah tersebut. Tidak harus semuanya melapor pada pusat karena kaum muslimin atau orang-orang yang mengikuti sunnah itu tidak ada sekretariatnya, ada rt-nya, akta notaris nomor berapa. Di sini ada ustadz-ustadznya yang mumpuni dari sisi ilmu. Orang-orang yang lebih tua, sepuh bisa diajak musyawarah. Maka mereka yang kita telpon, kita datangi, kita sowan kepada mereka dan kita minta pendapat mereka. Ini adalah adab di dalam Islam, diajarkan oleh Allah Azza Wajalla di dalam Al Qur'an dalam ayat ini dan juga dalam surah Al Hujurat tadi ayat ke enam. Walau radduhu ilal rasuli Wa ila ulil amri Minhum Seandainya Permasalahan-permasalahan besar itu Mereka kembalikan Kepada rasul Dan kepada ulil amri Di antara mereka La'alimahu alladhina Yastanbitunahu minhum Pasti akan Tercapai Hasil pemikiran yang matang hasil analisa yang matang oleh orang-orang yang memiliki cara beristimbab terhadap suatu permasalahan dan di dalam syariat Islam ini para ulama telah menyumbangkan kepada kita warisan ilmu berupa beberapa disiplin ilmu sehingga bisa menjadi perangkat dasar atau alat-alat di dalam beristihad di dalam memikirkan permasalahan-permasalahan umat ini solusinya seperti apa maka selain adanya ulumul quran dan ulumul sunnah ilmu-ilmu tentang al-quran Ilmu ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada ilmu namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang metodologi atau cara bagaimana mengintisarikan hukum terhadap suatu permasalahan dari dalil-dalilnya. Ilmu ini pun membutuhkan perangkat dasar, yaitu pemahaman terhadap bahasa Arab yang cukup. Di samping juga, memerlukan pengetahuan tentang, mana ayat-ayat yang nasih, dan ayat-ayat yang mansuh. Mana hadis-hadis yang nasih, dan mana hadis-hadis yang mansuh. Perlu juga, berbekal ilmu tentang mana saja yang pernah diijma'kan oleh para ulama dan mana saja permasalahan yang merupakan masalah khilafiyah sehingga tidak campur aduk setiap permasalahan di mana orang ada perbedaan pendapat dianggap masalah khilafiyah padahal orang berbeda pendapat itu tidak selalu masalahnya dalam masalah khilafiyah mereka berbeda pendapat karena mereka belum pada tahu Seandainya dikembalikan permasalahan itu kepada ulama Bisa jadi permasalahan itu adalah masalah yang sebenarnya sudah ijma' di antara ulama Sudah sepakat para ulama Bahwa itu hukumnya A Maka kita kalau berdiskusi itu dibiasakan Jangan berdiskusi apalagi sampai bersih tegang Dengan sesama orang bodoh gitu Mendingan kita orang-orang awam Yang masih menuntut ilmu Memakai kaedah Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'lamun ta Bertanyalah Kepada ahlul ilmi Para ulama Orang yang memiliki uh, Pengetahuan tentang dalil Tentang permasalahan Sehingga kita bisa mendapatkan kejelasan terhadap setiap masalah yang terjadi Dan bisa jadi masalah yang kontemporer Permasalahan terjadi kekinian Sesungguhnya telah ada varian masalah tersebut Di masa para sahabat Di masa para tabi'in Para tabi'in tabi'in Sehingga bagi para ulama'nya Hal itu sudah ada jawabannya dari zaman sahabat dari zaman tabi'in. Kemudian, ya khawatir sekalian, Permasalahan istimbab Mengambil inti sarih hukum Terhadap suatu permasalahan Dari dalil yang benar perlu dicermati bahwa hal ini tidak sembarangan. Mungkin sementara ini sebagian kita thullabul ilmi, para penuntut ilmu uh, karena sudah mendengar bahwa kita harus berdasarkan uh, Al-Qur'an, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Berdasarkan sunnah sohabah, perkataan sohabah, kemudian setiap permasalahan, maka kita comot sana, comot sini, ambil dalil sana, dalil sini. Permasalahan berdalil, kadang ada yang sederhana dan dengan sangat mudah kita memahaminya, bagi orang awam pun bisa cepat memahaminya. Tapi ada kalanya Permasalahan berdalil ini eh, cukup ruwet apabila kita berhadapan dengan dalil-dalil yang sama-sama sahih, sama-sama kuat, tetapi para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Mereka berbeda pendapat bukan dengan unsur kesengajaan mereka menyelisihina misallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita gali, dari mana, dari sudut pandang mana, ulama mengatakan pendapat yang berbeda-beda. Maka ada dalil yang sahih, kuat. Tetapi, wairu mutajih ilal masalah. Tetapi tidak tepat sasaran pada masalah yang dipermasalahkan. Apalagi kalau yang berdalil itu Orang yang tendensius punya Kepentingan Apakah kepentingan politik Atau kepentingan kekelompokan Seperti misalnya saya Pernah e, Didatangi oleh seorang Orang tua Sepuh dari Malaysia Suatu saat saya Baru saja selesaikan Tawaf wada' di Mekkah, Saya akan pulang ke kampus di Madinah Dia Menghampiri saya Dia lihat rupanya ini wajah saya Wajah Indonesia Sesama orang sesama orang timur lah gitu. Tidak ada pertanyaan dari saya Istilah kita itu tidak ada hujan Tidak ada angin Bapak ini berceramah di depan saya Dia bilang Kamu tahu gak dek Jamaah apa diantara jamaah kaum muslimin ini yang diresmikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, mungkin diresmikan peletakan batu pertamanya tanggal berapa itu, sekretariatnya di mana? Wah, saya nggak tahu tuh Pak. Bapak tahu? Ya, saya tahu. Jamaah yang diresmikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jamaah Tablir. Oh. Bukan main, Bapak ini. Nah, saya jadi tertarik, Pak. Bapak punya keilmuan yang kelihatannya mendalam ini. Saya biasa mengangkat dulu orang itu. Uh, jadi Bapak tua ini sudah semakin semangat saja dia berbicara dengan saya. Kira-kira uh, saya bisa dapatkan dalilnya, Pak. Tolong beritahu saya. Dia katakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruu nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuun kalian adalah umat yang terbaik lantaran kalian melakukan huruj. fisabilillah di mana ayatnya di mana dia tempatkan pendalilannya seperti apa Nah ini dia berdalil dengan ayat ini untuk mempertegas bahawa jamaah yang diresmikan oleh Rasulullah adalah jamaah tablik. Seakan-akan Rasulullah pada saat pendirian jamaah tablik itu hadir. Dan ee, dicomot ayat itu untuk kepentingan kekelompokan. Padahal seandainya kita terjemahkan saja secara letter letterlijk ayat itu ke dalam bahasa Indonesia saya sama sekali tidak mengindikasikan itu, sama sekali tidak ada. Tidak ada indikasi ke sana. Kata Allah, "Ja'al kuntum khairu ummatiin." Kalian adalah umat terbaik. Sekarang saya tanya, Pak, yang dimaksud kalian itu pada saat Al-Qur'an itu turun, sudah ada belum jamaah tabligh, Pak? Ya, saya mah cuma bertanya, Pak. Bapak yang lebih itu, wah, Bapak yang se, mungkin lebih alim. Cuma saya yang gelitik saya jadi kepala saya. Saya gatal kalau enggak nanya, Pak. Di situ dari kalimat pertamanya kuntul kalian. Sopo kui kalian itu? Kalian itu siapa? Kalau dikatakan kalian, itu berarti ada orang-orang yang dihadapan. Nabi pada saat itu Kalian adalah umat terbaik Siapa yang dimaksud kalian pada saat itu Sudah lahir belum jamaah tablik Kemudian Ukhrijat linas Ukhrijat itu dikeluarkan Kalau buku Diterbitkan kalau manusia atau da'i dibangkitkan, digerakkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah azza Azzawajal, keluar ke permukaan di hadapan manusia. Yang perannya adalah ta'muru nabil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah. Lantaran kalian beramar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Sekilas itu saja diskusinya, karena saya juga tidak sengaja diskusi Karena beliau e, menawarkan barang dagangannya seperti itu Dagangan konsep maksudnya Ini memberikan sedikit gambaran bahwa Sebagian orang dengan e, tendensi kekelompokan Dengan motivasi e, mengunggulkan partai mengunggulkan kelompoknya, mengunggulkan benderanya, kepentingan-kepentingannya, maka dia pakai ayat, dia pakai hadis. Yang seperti ini tidak bisa disebut berdalil. Justru ngacak-ngacak dalil. Bahkan ada kalanya hadisnya sahih. Kalau berdalil dengan ayat, tentu saja tidak ada ayat do'if. Ayat semuanya mutawatir. Ayat Al-Quran semuanya mutawatir. Sahih. Hadis sahih. Bisa jadi itu dalilnya. Tetapi, dia memiliki ruang alternatif penafsiran yang disebut dengan ayat mutasyabih. Kadang dalilnya kuat, sahih. Tetapi, untuk mendalili suatu masalah, dia tidak tepat. Dia tidak tepat. Coba misalnya di dalam Al-Quranul Al Karim, betapa banyaknya Allah Azza wa Jal menyuruh manusia solat dan zakat. Dan selalu bergandengan. Aqimu solat wa atu zakat. Yukimuna solat wa yu'tuna zakat. Yukimunas sholah wa mimma razaknahum yunfiqun. Tuh. Sholat zakat, sholat infak, shodaq. Wa zakat, infak, shodaq. Begitu. Apakah dengan ayat itu kita berdalil untuk menyatakan bahwasannya sholat uhur adalah empat rakaat? Nyambung nggak kira-kira? Ayatnya menyatakan... Tegakkanlah solat. Masalah yang didalili adalah bahwa solat duhur empat rakaat. Memang benar bahwa ayat itu menyuruh solat, tetapi tidak ada indikasi di dalam ayat tersebut bahwasanya solat duhur empat rakaat. Maka di sini kelemahan yang sangat mendasar pada kelompok Kuraniin. Orang-orang yang mencukupkan diri berdalil dengan Al-Qur'an saja tanpa berdalil dengan Sunnah, ini diantaranya. Maka permasalahan istimbah, permasalahan qiyas, ya itu diserahkan kepada ulamanya. Al-ladina yastambtunuh minhu, la alimuhul ladina yastambtunuh minhu. Kalau permasalahan itu dikembalikan kepada orang-orang yang berkompeten Maka orang-orang yang berkompeten dan memiliki perangkat ilmunya yang cukup Mereka akan beristimbah, berijtihad Kalau dapatkan ayat Al-Quran itu dalilnya Dapatkan sunnah itu dalilnya Tidak didapatkan dalil terhadap suatu permasalahan yang berkembang Maka dicari varian masalah tersebut pada zaman Nabi, pada zaman sahabah. Maka terjadilah yang namanya kias. Kias itu menganalogikan. Mencarikan sisi-sisi persamaan antara permasalahan yang berlaku, yang terjadi di masa kini. Dengan masalah yang pernah terjadi di zaman Nabi. Contohnya, masalah KB, menjarangkan kelahiran, perencanaan kelahiran atau kehamilan. Bagaimana hukum KB? Dulu di zaman Nabi SAW tidak ada KB dan BKKBN belum lahir. Tetapi masalah itu benar-benar ada di zaman kita. Itu butuh penjelasan hukum. Umat memerlukan penjelasan hukumnya bagaimana? Nah, sekarang ini banyak sekali perkembangan masalah yang tentu saja membutuhkan jawaban hukum syari. I. Dan syariat Islam sangat luas mencakup seluruh sisi kehidupan. Pasti ada jawaban hukumnya. Dan tidak semua permasalahan itu ada nas, teks, dalil Al-Quran dan sunnahnya. Maka orang-orang di zaman sekarang, mau tidak mau, harus, harus dekat-lekat dengan ulama-nya. Mendekatlah dengan pusat-pusat para ulama, pusat-pusat orang-orang yang berilmu. Belum bisa bahasa Arabnya sehingga belum bisa berkomunikasi dengan masyayikh di Saudi atau di Yordania atau di Yaman. Maka kita memakai lisan bahasa Indonesia yang bisa nyambung dengan ustaz-ustaz di Indonesia. Ternyata ada kesempatan juga nyambung dengan masyayikh dari Madinah. Alhamdulillah walaupun kita pakai bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan ke sana. Itu diburu kesempatan-kesempatan itu. Jangan cuek apalagi cuek bebek. Bebeknya saja tidak cuek kalau ada makanan. Ya. Nah, ayo Mas kalian. Walaulafadlulllahi 'alaikum warahmatuhu lattabautumusyaitana illa qalila. Seandainya tidak karena Allah memberikan karunianya kepada kalian. Seandainya bukan karena Allah sayang kepada kalian Kalian pasti sudah pada ngikutin syaitan Yang selamat cuma dikit Maka adanya para ulama Yang kemudian membantu kita Sampai pada kesimpulan, kejelasan Terhadap hukum suatu masalah dalam kehidupan kita Itu suatu rahmat besar dari Allah Azza Wajalla. Dulu adanya Rasulullah Muhammad Salatu Wasalam merupakan rahmah besar rahmatan lil alamin. Beliau wafat ada sahabanya, sahabanya wafat ada para tabiin, terus para ulama ahlu sunnah di setiap zaman dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di setiap zaman sudah pasti sesuai dengan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka selalu dimenangkan. Dalam urusan agama ini. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan ilmu. Karena kebenaran Islamnya itu sendiri. Bukan hebatnya para ulama itu. Tetapi karena ilmunya. Karena Al-Qur'annya. Karena sunnahnya. Karena syariahnya yang memang kokoh. Itu. Maka kesimpulan dari pelajaran kita malam ini. seyogianya kita dimanapun berada. Jangan merasa cukup dengan punya buku, kemudian bisa bisa baca buku di rumahnya, otodidak, tanpa berburu kepada para ulama, orang-orang yang memungkinkan untuk memberikan kepada kita kejelasan di dalam masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Walaupun sedikit yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa menyirami dataran kolbu yang mengering. Dan jiwa yang sudah semakin bersang. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita. Ke arah ilmu yang sahih. Dan pengamalan yang salih. Dan semoga kita menjadi orang-orang dalam komunitas orang-orang salih. Dan kita bertemu kembali di di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan dirahmati dan disayangi Serta diridhai Allah subhanahu wa ta'ala Sama-sama bisa melihat wajah Allah azza wa jal Dan melihat wajah Allah tidak mungkin di neraka Tetapi di surga Aku lukau lihada wa astaghfirullahali walakum Wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil adami Pekan yang lalu di mana kesempatan bertanya sangat sempit. Saya sengaja eh, segerakan kajiannya dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang tertunda pada pekan sebelumnya bisa kita selesaikan pada kali ini. Sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masih terus masuk. Kami perlu informasikan Rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jal Dan semoga jamaah sekalian juga Ikut merasakan kebahagiaan ini Dan ikut sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Bahwa pesantren kita di Bekasi Al-Mahad Telah Allah berikan kemudahan Kesuksesan uh, Dalam program Ngedak lantai dua sudah selesai pada sabtu yang lalu Dan berarti pada e, sabtu yang akan datang Sudah bisa dibuka perancah e, dak tersebut Dan berarti juga menuntut e, konsekuensi Adanya sumbangsih kita secara material Kekurangan daripada pembayaran proyek DAG tersebut sampai hari ini tersisa 50 juta rupiah saja. Alhamdulillah dari pesantren sendiri sudah ada uang 17 juta sehingga sekarang beban 50 juta itu semakin terkurangi menjadi cuma sekitar 33 juta. Semoga... Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hati kita semua Untuk bisa memanfaatkan kesempatan bersolakwah ini Pada malam hari ini atau malam berikutnya Pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati anda Dan merahmati anda juga Amin. Begini Ustaz bila kita sebagai penuntut ilmu menemukan sebuah dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih Bolehkah kita mengambil ibrah atau hikmah darinya sebelum kita tahu tafsirnya? Apakah sama memberikan hikmah atas suatu dalil dengan menafsirkan dalil? Jazakallahu khairan Hikmah beda dengan hukum Hukum yang diintisarikan dari sebuah dalil harus melalui pemahaman bahasa Arabnya yang benar, terutama memiliki uh, pemahaman yang cukup terhadap usul fikih. Adapun masalah hikmah, hikmah itu setelah adanya hukum. Tidak mungkin muncul hikmah terlebih dahulu sebelum adanya hukum. Maka kita tunggu dulu keputusan hukum baru kita berbicara hikmah. Ada hikmah apa di balik keputusan Allah seperti ini? Misalnya, ada hadis tentang mengusap khuf bagian atas sepatu. Kuf Pada waktu safar Orang dibolehkan Di dalam Islam Untuk berwudu tanpa Mencuci kaki Melainkan cukup dengan mengusap Bagian atas sepatunya Itu namanya hukum Hukumnya adalah Ini ruksoh Ini satu kebolehan Di dalam Islam Hikmahnya apa Nah, itu baru dipertanyakan. Setelah adanya hukum, baru kita bicara hikmah. Hikmahnya apa? Kok cukup dengan mengusap bagian atas saja? Bukankah secara logika yang kotor itu bagian bawah? Bukan bagian atas. Nah, dari situ bisa dipikirkan hikmahnya di antaranya adalah di antara hikmah dari hukum ini adalah bahwa permasalahan hukum adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla, mutlak Allah yang menentukan, bukan didasarkan atas akal manusia. Nah, di antara hikmahnya adalah bahwa manusia harus berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla seberapa tinggi pun tingkat akal dia. Tingkat kecerdasannya dan kemampuan logikanya. Karena sesungguhnya agama ini tidak didasarkan atas logika manusia. Tetapi atas dasar maunya Allah bagaimana? ya Maunya Allah bagaimana? Ini salah satu hikmahnya. Hikmah yang lain apa misalnya? Ini untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang melakukan safari dan di situ terlihat dengan jelas betapa sayangnya Allah azza wa wajal kepada hambanya yang beriman diberikan kemudahan di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya mengenai sunnah istirahat di siang hari. Kapan waktu terbaik melakukannya dan apakah harus tidur? Dalam masalah ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tilu fa inna asyaitana la yaqilu <coughs> lakukanlah tidur siang karena sesungguhnya syaitan tidak mengambil jatah tidur siang ini perintah umum Bisa bermakna setelah zuhur, dan bisa bermakna sebelum zuhur. Ada kalanya Nabi SAW melakukannya sebelum zuhur, dan itu yang sering. Artinya, menjelang waktu kisaran jam 11 kalau sekarang sudah semakin panas. Orang-orang yang bekerja perlu diistirahatkan. Anak-anak yang belajar sudah semakin penat di kelas Perlu diistirahatkan Itu Jadi pada tataran kebiasaannya itu sebelum duhur Mengapa begitu? Supaya ketika sholat duhur Terjadi kesemangatan Terbentuk kesemangatan untuk melakukan sholat duhur berjamaah dalam keadaan terik Matahari Tapi waktu tersebut Bukan merupakan ikatan Ketentuan yang mengikat Bahwa harus sebelum sholat duhur Masing-masing memiliki kondisi yang berbeda-beda Jadi kita lakukan secara kondisional Yang jelas Sebelum atau setelah sholat duhur Maka itu Sudah memenuhi kriteria Ketepatan di dalam melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari Slogan-slogan orang Arab Terdahulu Nampak bahwa Kebiasaan e, Tidur siang itu juga dilakukan Setelah makan siang ternyata Saya mendapatkan Satu Kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab terdahulu Dia katakan Man ta'asha tamasha Wa man tagadda tamadda Barangnya siapa yang sudah Menyantap makan malam ya uh, Makan malam Maka seyogianya dia jalan-jalan dulu Jangan langsung tidur Lakukan aktivitas macam-macam Sehingga itu beban turun dulu Waman tak ada, tak ada. Adapun yang setelah makan siang maka sayogianya dia leleson kalau bahasa Sundanya, selonjoran. Nah, selonjoran yang maknanya adalah lama kelamaan tidur. Jadi ada kebiasaan mereka bahwa setelah makan siang itu memang saatnya koirullah. Ini. Ternyata maksud hati memeluk gunung, gunungnya juga meletus. Satu menit lagi masuk waktu insya. Padahal ini rencananya banyak sekali. Baik, tolong disimpan. Ini Semoga pekan depan bisa terlaksana. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.